Bermain-main burung merpati Atau jago Burung merpati itu sama dengan jago Atau gimana Beda ya? Burung merpati atau jago Baik Tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat Apalagi Perkara-perkara yang kemudian Merupakan bentuk penyiksaan untuk penyiksaan. Daib. Kalau darah kan kelepek itu kira-kira tersiksa enggak? Tersiksa enggak? Saya belum pernah tanya kepada darah. Ini tersiksa. Wallahu'alam misal. Dan ini bukan termasuk dari apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Ya. Kalau pertanyaannya bermain-main jago merpati ini sudah ya, berlebihan sudah namanya bermain-main. Berbeda dengan seorang memelihara ya, jago, memelihara merpati untuk diambil telurnya digoreng ya, ya, untuk disembelih dimakan apa namanya, dagingnya bermanfaat nih membantu orang tua ini. Ya. Tapi orang tuanya tidak tahu kalau anaknya nginu jago tahu-tahu. Bu saya sudah punya jago berapa jagonya 500 ekor jago Subhanamo di mana saya titipkan ke orang-orang Subhanallah sudah bisa membantu orang tua ya. Ya. jago 10 saja sudah duitnya jago satu berapa harganya taruhlah 100.000 kali 10 berapa 1 juta apalagi tadi 500 ya kan 500 kali berapa 100.000 bisa dihitung sendiri berapa mas? Nah, kalau ini membantu orang tua tapi kalau bermain jago ya, setiap hari yang lain sedang baca Quran ini ngelus ngelus jago jago jago cengker murah tambah dowo namanya nah, yang lain baca Quran yang lain nulis yang lain namanya. ini malah ngelus ngelus jago namanya. Ya. Baik. ya tidak sepantasnya tinggalkan perkara-perkara yang tidak apa bermanfaat tapi kalau antum melihara untuk hal-hal yang bermanfaat ya, Baik. ini barangkali yang bisa saya sampaikan saya mohon maaf yang sebelah-sebut jika ada hal-hal yang kurang berkenan pada antum semuanya dan sebagai penutup man, bersyukurlah kepada Allah atas nikmat adanya markas dakwah. Pondok pesantren yang seperti ini. Yang antum bisa duduk di masjid ini dengan tenang. Ada satirah yang kita bisa mengambil faedah dari mereka. Dan saya berpesan kepada seluruh antum yang ada di sini. Punya perhatian yang besar kepada para pemuda. Perhatian kepada para pemuda. Didik dengan kelembutan. Didik dengan perhatian dan kasih sayang. Demikian juga yang muda. Berikan Penghormatan Kasih sayang Dan juga akhlak dan adab yang baik kepada orang tua Kita semuanya tujuannya sama Cita-citanya sama Mendapatkan ridho Allah Azza wa Jal. Dan berkumpul tentunya Dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wasallam Wallahu ta'ala alam bisawad Sallallahu assalam Ala Muhammadin Wa ala alihi wassahwi ajma'in Walhamdulillahi alamin